وأشهد أن محمد عبده هو رسوله الذي لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تنسل إلا وإنت المسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله رسوله طولا سيده يصلح لكم أعمل لكم ويغفر لكم دموغكم ومن يتحل الله ورسوله فقد فاز خوزا عظيما يا يناس التقرضكم الذي خلقكم من نقص واحدة وخلق منهم سوجها فضغت منهما بجال كفيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلنا به والأخار إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستق الحديث كتار الله وخار الهدي حديث محمد صلى الله عليه وسلم Asyarul Umur Mahdiasatuhah Wa kulla Mahdiasatim Bir'a Wa kulla Bir'atin Dolalah Wa kulla Dolalatim Bilal Wa Raya Khafibdin Al-Akhwat Azimallahu Iyakum InsyaAllah pada tengah jam ke depan, cukup macam? jam? Hari jam 6 Ini sudah terasa ya Ya kita akan isi dengan Kajian seputar apa itu? The, the, the way of life. Sampai panitia sendiri berpunggungan <laughs> buat judulnya. The way of life. Iya. Atasnya apa itu? <laughs> <laughs> saya orang Indonesia, kalau orang Inggris. <laughs> Abah hadis adalah jalan. jalan hidup. The way of life. Tak ada di semai main mainnya tak ada jalan kehidupan. demikianlah sebagaimana yang ditangkap oleh media yang menyebutkan bahwa hadis merupakan jalan hidup, jalan hidup bukan the rule the rule of life bukan ya? bukan undang-undang kehidupan. ya demikianlah. mungkin maksudnya sama yang dimaksud itu artinya ya aturan ataupun jalan jalan ini maksudnya Ya, jalan yang harus ditempuh oleh setiap manusia Dalam menempuh kehidupan ini Pada dasarnya bahawa Kalau kita hanya menyebutkan hadis Mungkin terpikir oleh kita Terus Al-Quran mau dikemanain Lantas Al-Quran Apakah tidak termasuk dalam uh, Way tadi Ataupun dalam jalur kehidupan, lo ataupun hukum dalam melaksanakan kehidupan. Mengapa hanya disebutkan hadis? Sebenarnya para imam asalin, azaikullahi yaqim. Antara Alquran dan hadis itu dua hal yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Kalaupun kita hanya berpegang dengan hadis, hadis akan kita akan dapati dalam banyak hadis memberitakan kita untuk Mempelajari Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran. Demikian juga sebaliknya. Ketika kita. Mengambil Al-Quran. Toh di dalamnya juga. Akan tercantum banyak perintah. Agar kita mengikuti hadis-hadis. Rasulullah. -hadis Sallallahu alaihi Wasallam Demikian para yang khasidin. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَا لِنَّةٍ Dan kami turunkan Al-Quran kepada mereka ya وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا diturunkan Al-Quran kami turunkan kepada kamu Al-Quran لِتُبَيِّنَا لِنَّةٍ مَنُزِّلَا إِلَهِ Agar engkau, dia Muhammad menjelaskan, mentafsirkan apa yang diturunkan kepada mereka ya tentunya apa yang keluar apa yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik itu berupa ucapan, berupa perbuatan ataupun diamnya Rasulullah SAW ini semua dikatakan hadis. Oleh karena itu definisi daripada hadis, yaitu manusiabila Rasulillah SAW, segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, mengkawin. Apakah dia berupa ucapan alfielin, ataukah berupa perbuatan altaqirin, ataupun berupa diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya itu dikatakan hadis. Bahkan kalau kita artikan lebih luas lagi, maka hadis tersebut berkaitan juga dengan seluruh kulukahu, kuluku, alkulukahu. Baik mengenai bentuk fisik Rasulullah. Maupun ahlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian para ahli hadis anjaliyaku. Jadi hadis itu semua perkara yang berkaitan dengan Rasulullah itulah hadis. Ya, semua perkara yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang dikatakan hadis. Hanya saja para ahli hadis. Kalau kita kaitkan hadis di situ dengan sunnah. Artinya sesuatu yang diambil sebagai hukum berarti eh, yang dijadikan landasan hukum bagi kehidupan kita, maka tidak semua hadis ya, tidak semua hadis yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Contohnya ya, masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya istri 11. Nah, antum punya istri berapa? Belum ada. Kan berarti belum mengamalkan kan? Kalaupun amalkan empat saya satu saja belum ada yang mau kan? Nah demikian. Ya. Jadi para ahkafidin azza wa jalla Jadi semua segala perkara yang berkaitan dengan Rasulullah itu caranya hadis. Ya, ada perkara-perkara yang hadis yang khusus hanya Rasulullah SAW yang ee, melaksanakannya dan ada yang dilaksanakan juga, disariatkan juga kepada umatnya. Ada yang bentuknya jabali. Jibin Artinya kebudayaan ya kesukaan Rasulullah seperti Rasulullah saw suka dengan buah labu makanya ketika beliau makan bersama para sahabat ya gulai uh, di dalamnya ada labu Rasulullah memilih-milih labu Rasulullah suka itu masalah kesukaan tentunya ini tidak termasuk dalam syariat yang dianjurkan karena itu masalah selera ya namun kalau kita suka dengan labu, karena ya, karena cinta kita kepada Rasulullah ada pahalanya tapi tidak dikatakan makan labu itu sunnah dimakan berpahala gak dimakan, gak apa-apa, gak begitu dia ya, jadi kita harus pahami demikianlah para ilqah pidzin az'allah wa iyyakuh karena hadis ini kaitannya dengan Rasulullah s.a.w dan Rasulullah s.a.w itu disebutkan Allah s.w.t Lakadkan alaikum di Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjudullah wal yom alakhir. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri taulad dan yang baik bagi siapa yang ingin bertemu dengan Allah nanti di hari akhirat dan menginginkan meraih kesuksesan di akhirat. Tirulah Rasulullah. itu dia tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang meniru Rasulullah itulah orang yang sukses dunia dan akhirat. Mengapa demikian? Karena sudah terbukti Rasulullah itu orang yang sukses dunia dan akhirat. Diakui lawan apalagi kawan. Makanya hadis yaitu semua yang dinisbatkan kepada Rasulullah ya itu merupakan landasan kehidupan kita. Kalau kita mau sukses, tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Pak Ustad kita ada juga kok niru-niru orang kafir toh sukses juga, gimana? Toh sukses juga. Walaupun covidin asyallallahuikum. Terkadang, ya. Terkadang satu perkara itu sudah ada dalam Islam. Karena Islam itu sifatnya kan universal, apa itu universal? Melu, menyeluruh. Nah, ya. Karena Islam itu sifatnya universal, universal. Sudah. sudah ada dalam Islam. Namun karena kaum muslimin itu apa namanya? tidak terlalu dalam bersentuhan dengan syariat Islam. Dia lebih cenderung kepada seperti Plato, nanti apalagi Aristoteles. Akhirnya dikutiplah omongan-omongan mereka ini. Padahal kalau dia baca-baca sedikit saja ada dalam Islam. Dan ngetrennya di tengah-tengah mahasiswa kalau sudah pakai kalau Rasul salam kurang ngetren, tapi berkata Aristoteles itu lebih ngetren. Lebih apa namanya? Memiliki uh, nilai tersendiri. Wah Aristoteles kan begitu. Berkata Paulus. Uh, ada macam. Pokoknya kalau sudah berbau-bau yang non Islam itu terlihat lebih agak lebih apa namanya? Lebih lebih laku di pasaran. Dibandingkan berkata Rasulullah dari Abu Hurairah terasa agak kolot kan begitu? Ya terasa nya agak kolot dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah dari dari Abdullah bin Umar. Tapi kalau dari Aristoteles, ah, tuh baru tuh, begitulah. Padahal sudah ada dalam Islam para Imam Sedir, asalamualaikum. Ya, jadi hadis, ya, hadis telah memberi, membimbing kita. Padahal para Imam Sedir, Islam itu membimbing kita seluruhnya, seluruhnya dari A sampai Z yang tidak pernah kita dapati dan tidak pernah didapati oleh orang-orang Muslim dalam agama mereka. Makanya ketika ada seorang Yahudi berkata kepada seorang sahabat yaitu Salman al-Farsi, Nabi kalian ini mengajarkan segala sesuatunya sampai oo pun diajari, sampai bagaimana adab buang air besar diajari Rasulullah. Apa kata sahabat? Iya, begitulah dia. Ya, bahkan kami dilarang untuk buang air menghadap kiblat, kan tidak ada agama lain membimbing kita. Kalau buang air jangan menghadap kiblat kan enggak ada. Jangan memimpin kita, memimpin mereka, ya. Jangan buang air menghadap kiblat, kan enggak ada. Makanya mereka ya sembarangan saja, ya. Ada yang buang air berdiri, ada yang agak sedikit jalan-jalan, ada yang pokoknya uh, pantang dapat tempat yang sunyi di situlah dia buang. Karena apa? Karena tidak ada aturannya. Yang lebih ironi lagi, Islam sendiri seperti itu. Mengapa? Karena mereka enggak tahu adabnya. Itu saja permasalahannya, seandainya mereka tahu adabnya, mereka akan lebih menikmati islam itu sendiri Demikian Mereka Fahiddin Asyaullah Wa Iyakum Ya, makanya dalam islam disebutkan bagaimana cara makan, kan tidak ada di agama lain Ya, bagaimana cara makan, bagaimana cara keluar rumah, bagaimana cara dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali ya. Itu semua ada ajaran ya dari Rasulullah SAW dan itu semua tercantum dalam hadis. Ya tercantum dalam hadis. Makanya kata Allah, kulinkun tumtuhibun Allah fathabi. Kata Allah, kulinkun tumtuhibun Allah fathabiuni. Habilku mullah. Kalau kamu mau, ma -ma. Cuma, kalau kamu cinta kepada Allah, maka Katakan Katakanlah Muhammad, kalau kamu cinta, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku kata Rasulullah. Yohbi bakkumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Kalau Allah sudah mencintai kalian, ya terlakum, zubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ada nikian para kafir din azza wa Makanya, ya mereka yang mengikuti uh, apa tadi way, ya, ya mengikuti jalur, mengikuti cara rasulullah kelulang. Tentunya hanya bisa didapati melalui hadis. Ya mereka akan sukses dunia akhirat. Saya teringat sebuah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa a'udzubika minal jubn. Doa Rasulullah. Artinya, wa a'udzubika minal haram wa a'udzubika minal bukhul. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. dari sifat malas. Coba tunjukkan di agama non yang selain Islam dimana mengajarkan penduduk penganutnya supaya tidak malas langsung dari rasul mereka tidak ada langsung dari kitab mereka, tidak ada rasulullah mengajarkan kita ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas makanya kalau ada orang yang kata mengikuti hadis, pemalas itu bukan itu, itu hanya sekedar, apa namanya, slogan mengikut hadis, alih hadis salafi, pemalas, gak laku itu Karena tidak ada istilah malas. Seorang Muslim, apalagi mereka yang menjadikan Hadis sebagai uh, waynya, kan begitu, sebagai jalurnya, sebagai pegangan hidupnya, tidak akan malas. Dia tetap akan bergairah bergairah adalah menjalani kehidupan ini. Tetap semangat. Wa'ulubika min al Jubel. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Nah, kalau ada orang pengecut itu sebenarnya tidak cocok dengan Islam dan tidak cocok sebagai apa orang yang menyatakan mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w pengecut nanti dia mau menyatakan yang ada yang ada hak begitu yang mau menyatakan yang benar takut nanti begini nanti begitu nanti kata dosen begini nanti kata dosen begitu nanti kita diginikan nanti kita digitukan ipinnya direndahkan nanti gak dikasih tanda tangan nanti pas solitwi sudah nanti talinya itu gak digeser <laughs> nah begitu banyak sekali rasa ketakutan padahal kalau dia pandai berdiplomasi, pandai menyampaikan yang baik bisa jadi pak dosen itu bisa menjadi abah makhluk. Oh, rupanya anak ini nggak sembarangan begitu, bukan anak seperti yang lain lainnya. Dia lebih memikirkan apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan agamanya agar tidak ada benturan dengan agamanya. Demikian para ekstasiin azza wa jalla Makanya asy-syaiton bil kumul takroh wa ya amru kubil fasya. Septon itu karena Allah menyuruh kita untuk e, bersifat pemberani. Setan sebaliknya, setan itu menakut-nakuti kalian supaya dengan kepakiran, takut jadi miskin, ya, takut jadi miskin. Kemudian menakut-nakutah kalian dengan e, a, menyuruh kalian untuk berbuat mungkar. Begini ya, para ekofidin, azza wa Makanya ya, antara kalau kita mau sukses. Ikuti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Jadi hadis itu merupakan riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara beliau menjalani kehidupannya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Aku berlindung kepadamu dari sifat kengecut. Aku berlindung kepadamu, awu dzubika haram Aku berlindung kepadamu dari pikun. Wa awu dzubika min al bukhul. Aku berlindung kepadamu dari sifat pelit Pelit, kedekut Kikir Demikian, tidak ada dalam Islam Itulah sifat-sifat yang sebenarnya Ada pada diri manusia Sifat bakhil itu ada pada diri manusia Penakut aja rasa takut juga ada Karena dari rasa takut ini muncullah Jadi penakut, kan begitu Dari sifat malas muncullah seorang Pemalas Kalau sudah pemalas berarti ini orangnya sudah gak beret Sering malas, karena semua kita pasti pernah malas tapi kalau sudah sampai peringkat malas, itu ini, disini baru repot dia ya. dia punya sifat takut itu wajar, tapi kalau sudah penakut sampai, apalagi sampai pada tahap pengecut, ya ini menjadi penyakit demikian para yaqafiddin azimullah jadi pada intinya, yang namanya eh, takut, malas kemudian pelit, itu ada pada diri kita Ya, pada diri kita. Hanya saja jangan sampai sifat ini mendominasi diri kita. Demikian bacaan Firman Allah. Kita harus kendalikan sifat-sifat seperti ini. Kalau istilahnya, istilah komputernya sudah OS-nya, operating systemnya sudah memang ada sifat malas itu. Atau kalau madu boot dibilang built-in, ya begitu. Sudah on boot dia. Mau enggak mau memang harus ada. Itulah dia. Hanya bagaimana antum? Meletakkan prosesor yang bagus sedikit. Dengan RAM yang bagus. Insya Allah. Ginerja kerjanya akan lebih baik. Nah, demikian. Jadi para ya Itulah hadis Rasulullah S.A.W. Dimana dalam hadis-hadis tersebut. Banyak sekali tercantum. Bagaimana cara kita menjalani kehidupan. Bagaimana cara kita menghadapi. Problem-problem. Pribadi. Rumah tangga dan masyarakat. Bagaimana cara kita. Uh, apa namanya. Berteman. Bagaimana cara kita cari teman? Bagaimana cara kita bertetangga? Bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih tua? Bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih muda? Itu semua ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah kita ketemukan pada di dalam agama-agama yang lain. Hanya masalahnya tinggal kita mau nggak mencari, ya? Mau apa tidak mencari? Contohnya saja saya singgung tadi masalah makan. Ya. Kalau di Indonesia kan budaya makan pakai tangan kanan. Ya. Budaya makan pakai tangan kanan, tapi budaya minum yang belum. Kalau makan tuh rata-rata pakai tangan kanan. Beda. Seorang yang makan pakai tangan kanan dikarenakan budaya. Dari kecil dia sudah dibilang, "Nah, pakai tangan cantik." Ya kan begitu, pakai tangan cantik, Nak. Jadi terpatri dalam dirinya, kalau makan pakai tangan cantik. Kalau meminta, mau ngambil pakai tangan cantik, menerima pakai tangan cantik, kan begitu? Ya dengan orang yang melakukan hal ini tapi berdasarkan hadis. Nah, beda nilainya. Ketika dia makan dengan tangan kanan, dia pernah membaca hadis, ya, di mana Rasulullah SAW menyatakan la yaqulan ahadukum bishimalihi wa laysrabu biha. Janganlah salah seorang kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah dia minum dengan tangan kirinya. Fainna, fa inna fa inna syaitan ya'kulu wa yasrabu karena syaitan makan dan minum pakai tangan kiri. Jadi ketika orang yang tahu hadis makan pakai tangan kanan, tidak sama nilainya seperti tangan orang yang makan tangan kanan dikarenakan budaya. Yang ini memiliki nilai, nilai religius, memiliki nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bisa meningkatkan keimanan. Yang ini kan tidak. Bisa saja ketika dia kepepet akhirnya tangan kiri. Kenapa? Ketika tangan kanan ini punya duit. Ini sementara ini mau makan bombon ini. Ya, bombon kan satu hal yang pele. Kalau makan sepiring, ya makan pakai tangan kiri. Mungkin terasa agak aneh. Tapi ketika makan bombon, nah, bombon aja kok. Ini pegang Rp20.000, gimana? Tukaran kan, repot dia. Bombon langsung disuap, disulang, dengan dua jari, tangan kiri, masuk ke mulut. Dia sudah melakukan perbuatan yang dilakukan oleh seton. Dianggap kepele, padahal lihatlah meniru seton. Beda dengan orang yang tahu hadis. Eh, nggak bisa. Ini makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri adalah perbuatan syafoth dan kita dilarang untuk meniru. Akhirnya tetap konsekuen. Walaupun duit, duit dipindah dulu. Tangan kiri, makan pakai tangan kanan. Ah demikian, ya. Jadi para ahli ya, para adek adek kalian, bahwasanya hadis itu, ya, hadis itu kalau kita tekuni semuanya ada di sana. Itu salah satu contoh yang paling kecil di mana ya aktivitas kita tidak terlepas dari makan, makan dan minum nanti yang puasa kan makan dan minum, walaupun ringan tadi ya, nggak ada makanan yang berat. Nah walaupun yang ringan, ya lumayan lah, namanya juga gratis. Kita mau bilang apa? Kalau mau berat beli sendiri ya, mending. Nah, Ayang demikian. Namun kan intinya masalahnya ketika kita menyantap itu pakai tangan kanan, dengan membayangkan ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyalahi ataupun me bertentangan atau uh, demi juga untuk melawan syeton. Oh, syeton musuh kita, masa kita tiru-tiru? Ya. Syeton itu musuh kita, masa kita tiru-tiru? Kalau kita dikatakan, Ih, muka mu seperti syeton, ya, marah apa enggak? Marah kan? Wasa muka lah, kakinya seperti kaki syeton. Marah! Karena dia tahu syeton itu buruk. Tapi kalau makan, kan juga kita seharusnya tidak suka menyerupai itu contoh yang kecil, masalah makan. Belum lagi masalah-masalah yang lebih besar, seperti masalah mencari jodoh kan? Iya, itu kita tahu hadis. Kalau salah gimana? Salah pilih nanti. Ya, salah pilih. Kalau sudah salah pilih wah seperti duri dalam daging itu. Iya benar. Ada nah, demikian. Ya, masalah rumah tangga, masalah masyarakat, masalah negara itu semua ada dalam hadis. Para kafirin asyallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui bahwasanya. Ketika Islam menetapkan suatu aturan, ketahuilah itu maslahatnya untuk kemaslahatan setiap pribadi kaum muslimin. Itu yang harus kita canggalkan. Setiap Islam memerintahkan sesuatu atau menganjurkan suatu perbuatan, itu artinya di balik itu pasti ada maslahat yang terkandung dan bermanfaat untuk setiap pribadi kaum muslimin dan setiap perkara yang dilarang dalam Islam ya itu berarti akan memudorotkan setiap pribadi contohnya saja ya Allah Subhanahu wa taala firman ya salunaka min khamr wal maytir mereka bertanya kepadamu tentang uh, apa khamar dan dan judi katakanlah Muhammad kul kul ya kul fihi katakan di dalamnya ada dosa yang besar wa manafi'ulna dan manfaat untuk manusia berarti khamar itu khamar dan judi itu ya ada manfaatnya ada maslahatnya artinya dari judi dan khamar ada manfaatnya untuk manusia dan ada dan bisa juga memudaratkan dan membahayakan manusia makanya kata Allah katakan ya Muhammad pada judi dan komer itu terdapat ee, dosa yang besar dan juga ada manfaatnya bagi manusia. Contoh manfaat komer apa? Ah, pengobatan obat apa? Obat, ha obat haus? Ah? Obat bius? Nah, itu masih kilap. Iya, karena itu berkaitan dengan alkohol dan kalaupun Kalaupun dia diharamkan, itu kaitannya nanti dengan masalah darurat. Ya masa ketika itu membelah perut orang, gak pakai dibius, menggeliting lah dia. Hahah... Ya. ya. Sedang kita lagi cabut gigi saja, gak dibius, belum lagi ditarik, sudah au-au kan. Nah demikian. Nah, apa manfaat homer? Enggak tahu? Ha? Obat Obat luka. Obat luka? Apa obat luka yang diminum orang? spirtus gak diminum uh, obat apa yang kuning itu apa? betadine betadine kok kuning sih? betadine itu merah ah itu untuk pembersih apa? ha? apa? wira-wira apa itu yang kuning-kuning itu? untuk pembersih oh, untuk pembersih luka? lupa? bukan ya? Uh. Nah itulah kira-kira. Tak metanol, tak etanol yang penting itu untuk membersih luka. Yang kuning itu, itu bukan bukan minuman keras karena memang enggak ada diminum orang. Apa ada orang saya mabuk? Minum apa? Bi tadi itu enggak ada. <tuh> ya, itu bukan khamar. Khamar itu tuh ya minuman yang memabukkan. Kalau enggak diminum bukan khamar namanya. Ya, karena yang bukan minum. Tapi kan ubat bisa diminum. Ya, enak saja juga bisa diminum, tapi kan bukan minuman. Asam sulfat juga bisa diminum tapi kan bukan minuman. Ya, demikian. Ya, ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Ya. Pare covid di, di dunia ini pasti ada manfaatnya, termasuk setan pun ada manfaatnya. Oda, yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala itu semua ada manfaatnya. Apa misalnya? Allah mengharamkan babi, babi ada manfaatnya, terbukti banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan lemak babi untuk produk-produk mereka terlihat lebih licin, kan begitu, lebih gurih. Telah diteliti ternyata pakai minyak babi. Ada ah, mengerti? Ada manfaatnya kan? Hah? Iya, banyak sekali. Babi padahal diharamkan, ada manfaatnya. Orang setan aja ada manfaatnya. Orang kafir ada manfaatnya apa tidak? Ada, kalau enggak ada orang kafir mana ada orang mu'min Enggak ada orang kafir di muka dunia ini. Berarti muslim ada enggak? Enggak ada. Enggak ada lagi jihad. Kan begitu. Mau perang dengan siapa? Kami juga nggak ada orang kafir, nggak ada orang bangkang. Kalau nggak ada orang membangkang, nggak ada rasul. Untuk apa rasul turunkan? Gak ada yang bangkang semua. Taat taat semua zaman Nabi Adam. Sementara rasul itu diturunkan untuk apa? Untuk memperbaiki umat yang telah rusak. Semuanya beriman. Semua zaman Adam, zaman Nabi Adam semua beriman, solat, begitu. Ngaji bagus, alim alim, soleh soleh, para solehin dan solehahkan begitu. Nggak perlu lagi rasul. Kalau nggak ada langsung, nggak perlu Quran, begitu. Kalau nggak perlu Quran, nggak ada Hadis. Akhirnya lama-lama kelamaan yang namanya kehidupan juga tidak ada. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wamakalobtul Jinnawal Insailal Iaburun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Aku. Kalau nggak ada lagi pergolakan, berarti tidak ada lagi manusia untuk apa Allah ciptakan. Karena Allah menyebutkan dalam sebuah hadis kudus seandainya satu umat tidak pernah lagi berdosa. Niscaya akan aku tukar umat yang enggak berdosa ini dengan umat yang berdosa lantas mereka istighfar minta ampun. Lihat dia. Ah demikian para ekspedin asyallahu ihiakum. Jadi masalah khamar ada manfaatnya, ya ada. Namun wa ismuhu maat barumin nafahihma. Namun madh do mu dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya makanya dia dilarang. Sekarang saya tanya, coba dek jawab dek. Maling ada manfaatnya enggak? Hah? Enggak tahu manfaatnya maling. Huh? Huh? Kalau Kok enggak ada polisi, enggak muncul tuh KPK, enggak ada maling. Padahal gaji KPK itu kan besar sekali, berapa puluh juta. Itu gara-gara apa? Gara-gara maling. Banyak menyerap tenaga kerja. Tahu begitu. Muncul polisi kan begitu menyerap tenaga kerja. Gara-gara maling. Jadi ada manfaatnya. Namun bukan berarti oh kalau gitu enak dong jadi maling. Jadi maling saja kita. Enggak seperti itu. Ya. Ada nah, demikian. Namun kan mudarat maling itu lebih besar dibandingkan manfaatnya. Demikian, kalau ikhfidina azza Allah wa iyyakum, ya. Jadi demikian. Itu manfaatnya. Salah satu masalah manfaat Islam ya untuk pribadi setiap kaum muslimin. Nah, demikian. Kemudian yang berapa? Lewat lima. Kemudian, bagaimana dengan ibadah pada Khawatirin? Ibadah juga distandarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak seperti agama-agama yang lain sebelumnya. Ya, tidak seperti agama-agama lain sebelumnya. Islam punya standar sehingga ibadah tersebut ya cocok untuk fitrah umat manusia. Makanya ketika Salman al-Farsi datang mengunjungi Abu Darda, datang mengunjungi Abu Darda ketika dia datang mengunjungi Abu Darda ketemu dengan istrinya Abu Darda hmm. istrinya Abu Darda kusut, kusut masai begitu ya, seperti orang yang gak terurus gak mengurus diri, loh kamu ini kenapa ya Umud Darda itu saudaramu tuh gak butuh dengan dunia ya kalau istri gak butuh istri sudah tahu istrinya suaminya gak butuh dengan dia Ya, gak butuh dengan istrinya dia zikir, ibadah, salat begitu. Dengan istri enggak gitu butuh. Ya untuk apa lagi istri berdandan? Kalaupun dia berdandan untuk siapa jadinya? Untuk tangga kan enggak begitu jadinya. Ya, makanya ini saudaramu enggak butuh dengan dengan dunia lagi. Oh, begitu. dah dia datang. Ketika dia uh, siapa tadi Salma Al-Farsi dihidangkan makanan. Kemudian Abu Darda mengatakan, "Silakan makan." kata Salman enggak, aku enggak makan sampai kamu makan saya puasa enggak, aku enggak makan sampai kamu makan akhirnya makan udah akhirnya makan bersama pada malam harinya uh, Salman disuruh tidur oleh Abu Darda Nama juga tamu, silahkan tidur, anda tidur oh, kamu ngapain enggak tidur? enggak, saya mau sholat jadi Abu Darda mau sholat satu malam contoh enggak, enggak, enggak saya, kamu, aku tidak akan tidur, sampai kamu juga tidur loh kok begitu? iya, tidur tidur, akhirnya tidur Abu Darda, ngajir sholat Setepatnya akhir malam, Salman membangun. Sekarang, sekarang bangun, sekarang kita solat. Ademikian. Setelah itu barulah Salman memberikan pengarahan. Ya Abu Darda, fa'in al-ainai alaika hak, wahai Abu Darda, matamu itu punya hak. Jadi ya, ya, apa tadi? Dek? Apa yang punya hak? Mata. Iya, matamu punya hak. Matamu punya hak. Ya. Ya. Matamu punya hak atas dirimu. Wa inna wa innali ahlika ane hak, sesungguhnya keluargamu, istrimu juga punya hak atas dirimu. Faatin kullah hakin hakoh maka berikanlah masing-masing hak itu haknya. Artinya kalau ada yang punya hak berikan hak tersebut. Ya mata kamu punya hak, ya kasih dia tidur. Jangan dibiarkan tidak tidur satu malam suntuk. Istrimu juga perlu perhatian, butuh kasih sayang. Coba tanya para orang-orang akon-akon yang sudah bercuami, butuh kasih sayang mereka. Ya, mereka juga butuh untuk diperhatikan, ya, butuh, sangat butuh untuk di, di, di, dikasih sayangi. Demikian. Ya, jadi dia punya hak terhadap diri sang suami. Pelantu misalnya nanti kalau mau ni udah nikah, perhatikan sang istri jangan ketika pacaran saja, perhatian luar biasa. Maunya dekat saja. Tahapan didekatin nggak tahu ya sudah nikah malah maunya jauh aja sudah bosan ketika pacaran karena semua agenda sudah dibicarakan waktu pacaran <tuk> habis waktu udah nikah mau bicara apa bang ya apa lagi <tuk> <tuk> nah, makanya nggak usah pakai pacaran-pacaran habis habis bahan jadinya kan begitu schedule <tuk> Adem ah, ikan para kafirin azza wajallahu iya kub. Jadi ibadah pun ada aturannya. Tidak berarti tidak seperti orang-orang orang-orang asrani di mana mereka tidak boleh menikah. Kita boleh tak menikah? Boleh. Jangankan satu, dua ti, dua boleh, tiga boleh, empat juga boleh, lima tak boleh. Adem. Nah, Bagi antum cari satu, sebelum dua. Adem ikan para kafirin azza wajallahu iya kub. Ya, itu merupakan Islam dan cocok dengan fitrah manusia sesuai dengan fitrah manusia. Kalau ada manusia yang saya enggak mau menikah itu menyalahi fitrahnya. Makanya Rasulullah marah ketika ada seorang menyatakan saya enggak menikah, enggak mau menikah. Takut dia nanti kalau saya menikah nanti saya digangguin tengah malam dengan istri saya. Kalau nggak saya yang gangguin dia yang gangguin. Akhirnya enggak bisa tahajud Allah memang enggak pernah tahajud. Ah oh, begitu. Akhirnya saya nggak tahu bisa bercerita tahajud Dalam itu enggak boleh nikah silakan masalah ganggu nomor 2 Kan bisa diatur schedule-nya. Nah, demikian para Yafasidin, Azulullah, Yaakub. Itu Islam. Ya. Masalah ibadah pun ada standarnya. Ini semua kita ketahui dari hadis. Kalau enggak, enggak tahu kita kalau enggak dari hadis. Hadis jika tahu dari mana? Dengan cara untuk masuk ke lambu, zikir, tiba-tiba tahu hadis ya tidak dengan cara menuntut ilmu ikut pengajian, kemudian membaca buku, buku, -buku Rasulullah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apalagi ditambah dengan keterangan dari para ulama semakin jelaslah kita apa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian, jadi baik masalah dunia maupun masalah ibadah dan urusan akhirat itu diatur dalam Islam yang tidak ditemui pada agama-agama yang lain kemudian dengan masyarakat misalnya masalahnya seperti e, contohnya seperti masalah tetangga ya bagaimana kita bertetangga bahkan Rasulullah mengkaitkan antara sikap kita terhadap tetangga dengan beriman kepada allah dan hari akhirat ya makanya minubillai waljubillahsir waljubrim toifahu ini semua berkaitan dengan hubungan sosial barangsiapa yang beriman dengan allah dan hari akhirat hendaklah dia memuliakan memuliakan tamunya ya, tamu ya harus dimuliakan ini kaitan dengan Orang lain, kalau tamu tidak dimuliakan bagaimana? Tamu datang, Assalamualaikum silakan masuk, terus biarin saja. Dia sibuk di belakang. Loh mana ini e, apa namanya? si penghuni rumah? Sibuk, motong kayu di belakang. Loh saya mau diapain ini? Begitu. Nggak ada. Respect dia, nggak ada sikap dia untuk memuliakan tamu. Kan buat orang sakit hati. Makanya, Osul menyebutkan, nah, Muliakan. Coba tamu datang, begitu kan. Antut sejiahkan apa yang ada? ada kolak dingin, kolak dingin ada jus pokat, jus pokat ada ayam penyet, ayam penyet sediakan semua, kan? saya yakin nanti seminggu lagi datang lagi dia senang dia datang bertamu ya. bahkan mungkin ditandainnya kapan ini waktu pasti. Ya. ada mikir senang orang begitu ketika kita datang ke tempat dia saya yakin juga kita akan diperlakukan dengan seperti itu ya masa kita hidangkan dia rendang segala macam, tiba-tiba dia tidak mengicuhkan kita ketika kita datang itu adalah hal yang, hal yang agak jauh. Kalaupun terjadi, ini mungkin agak orang-orang seperti ini perlu ditatar kembali begitu. Apa namanya? Rasa respeknya terhadap temannya. Kemudian, Mangkani umiun bille olimil ashir falu krim jarooh barangsiapa beriman terhadap Allah dan hari akhirat. Coba perhatikan, beriman terhadap Allah dan hari akhirat, beriman dan terhadap Allah dan hari akhirat dikaitkan dengan memuliakan tetangga. Tetangga ini kan hubungan sosial. Baik tetangga kafir maupun tetangga muslim sama saja Karena hadis mengatakan tetangga Tidak menyebutkan tetangga muslim saja, enggak Kemudian Makan yu'min u'billya wal yu'min ahfir faliyakul khairan awliya smut Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan Al-A'khirat Katakan yang baik atau diam Kata-kata ini kan kaitannya dengan hubungan sosial Kita berbicara dengan siapa? Dengan orang Makanya kalau bicaranya tidak dikontrol bisa menyakiti hati orang kalau pukulan itu hanya bisa menyakiti fisik, tapi kalau kata-kata bisa menyakiti menorehkan dan melukai hati di relung-relung yang paling dalam gara-gara ucapan negara ini bisa hancur gara-gara politikus politikus itu artinya gemuk-gemuk orangnya badannya kuat-kuat enggak, yang kuat apanya komentarnya kan omongannya provokator yang hebat apanya ngomongnya Lidahnya itu silat-silat, lidahnya panah bersilat sehingga membuat orang apa namanya terpengaruh akhirnya membuat keonaran Itu dia, gara-gara lidah, ya, bisa membuat rusuh gara-gara lidah, demikian, ya para Yakobidin mengenai nah, lidah jadi ucapkan yang baik atau diam saja dan itu dikaitkan dengan beriman terhadap Allah dan hari akhirat. Ini kaitan hadis dengan sosial tentunya ini kita ini kita ketahui dengan ya harus tahu hadisnya dong. Ya. Harus tahu harus tahu hadisnya. Mungkin selama ini kita oh e, bertetangga itu harus dengan orang-orang bertetangga kalau baik itu harus dengan orang-orang muslim saja, orang Kristen tidak misalnya. Salah. Dengan hadis ini. Ternyata oh hadis itu enggak membedakan. Selama dia tetangga, maka dia tetap harus mendapat haknya sebagai tetangga. Baik muslim maupun kafir. Hanya saja kalau muslim dia dapat dua hak, yaitu hak sebagai seorang muslim Ya, dan hak sebagai tetangga. Kalau tangganya kafir, dia hanya dapat satu hak saja. Itu berkaitan dengan dengan masyarakat. Demikian juga terhadap hewan. Ah, demikian para ekafitin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatur sikap kita terhadap hewan. Gak sembarangan terhadap hewan. Ya, mentang-mentang kita itu gak suka dengan kucing, setiap kucing lewat di apa namanya di tendang. Ya, mentang-mentang kita gak suka dengan coro, tahu coro? Cowok begitu begitu dapat dipegang kepalanya, paskan kepalanya, sayapnya, kakinya dipretelin. mungkin dendamnya dengan kecoak mungkin, mungkin dia punya historis tersendiri dengan kecoak ketika dia tidur masuk kecoak ke mulutnya makanya dendam pada kecoak mungkin mana tahu kan begitu, berarti ketika siap dia kecoak dendam dengan kecoak mana tahu terjadi seperti itu, nah, demikian makanya Islam mengajarkan bagaimana sikap kita kepada pada hewan, asalululloh saw menyebutkan Wahidah kata tu Inna Allah kata balihsan ala kulli Shayt. Allah itu menetapkan sesuatu perbuatan baik terhadap segala sesuatu. Allah menetapkan perbuatan baik terhadap segala sesuatu. Wahidah kata tum faahsinul kitlah. Kalau kamu membunuh maka perbaiki bunuhan kamu. Kalau bunuh bunuh saja nyamuk, bunuh bunuh saja, tampar mati begitu. Nause copoti kakinya dua tu diterbangkan. Bunuh bunuh saja. Ya. Wahidah darah tu, pak Ahsin Kalau kamu mau menyembelih, sembelih yang baik, tajamkan pisaunya, jangan pakai gergaji sembelih. Pak Ahsin uz Zabihah. Walau hidh hendaklah dia tajamkan pisaunya. Begitu. Kalau mau sembelih sembelih saja. Bunuh bunuh dengan cara yang baik, begitu. Jangan sampai menyiksanya. Kemudian saya sebutkan sebuah hadis asalullah saw. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud yang disahihkan oleh Syahlabani dari Abdurrahman bin Abdillah. dari ayahnya Kola. dia berkata kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fantalaqqa fi hajatihi fara'ayna fara'ayna humratan ma'aha farhan fa'akhadna farqaiha fajaat al-humratu faja ketika kami bersama Rasulullah sallallahu dalam sebuah lawatan sebuah lawatan itu artinya sebuah safar bepergian bersama beliau kemudian beliau pergi untuk me membuang hajatnya untuk satu hajat keperluan kami melihat seekor burung dengan dua anaknya lantas kami ambil anaknya ya kalau induk burung anaknya diambil bagaimana Kasih kesibu ya eh, begitu bagaimana ayam kalau antum ganggu anaknya gimana, patuh kan begitu Padahal ayam itu tadinya nggak mengganggu orang, tapi ketika anaknya diganggu akan kembang sayapnya dia akan menyerang kita. Minta supaya anaknya dilepaskan, begitu. Kami ambil dua anaknya. Jadilah ibunya sibuk, ya berusaha sibuk. Kemudian, Faja'an Nabi Sallam, maka datanglah Nabi Sallam. Takola, beliau bersabda, man fajahadi biwala diha. Siapa yang mengganggu burung ini? Siapa yang mengambil anak-anak burung ini sehingga mengganggu induknya? Nampak Rasulullah. Kata beliau, "Ruddu, uh, ruddu waladaha ilaiha." Kembalikan anaknya. Coba, seperti itu. Ya. Jadi enggak sembarangan para khalifin, mentang-mentang dapat burung diambil, patahkan lehernya. Tidak seperti itu. Jadi kalau kalau hewan tersebut merasa terganggu kita juga nggak butuh ya biarkan saja berkicau dia dengan anaknya, induk dengan anaknya. Kita juga toh nggak butuh. Tapi hanya sekedar diambil dirusak sarangnya kemudian dibiarkan anaknya terlantar itu dosa, ya itu dosa. Jadi kalau kita nggak butuh, kita juga mengganggu nggak ada manfaatnya. Lain kalau kita goreng, saya kepingin makan anak goreng, goreng anak burung. Ya silakan, ambil goreng. Kalau yang butuh, kepingin sekali ngidam dia ngidam anak burung goreng, ya kepingin sekali rasanya. Ya kadang-kadang mana tahu ada seorang ahwat kan begitu baru nikah, kemudian dia ngidam. Kalau yang ngidam itu kan macam-macam, mana tahu dia punya pingin goreng anak burung gereja misalnya, ya, ya boleh kan? Nah kalau memang butuh silahkan. Namun sekedar dikacau anaknya, kemudian dibiarkan terlantar begitu sampai induk-induknya juga sibuk, ini nggak dibolehkan. Nah kemudian Parokor yata enam li, fakodah haroknaha. Kemudian beliau melihat sarang semut di mana kami telah membakar sarang semut tersebut. Fakola, beliau berkata bertabghman harokahadi. Siapa yang membakar sarang semut ini? Kuna nahu kami katakan kami ya Rasulullah. Fakola, innahu la, innahu la yang bagi ayu bin nari illa Robbunar. Sesungguhnya tidak layak seorang itu menyiksa makhluk dengan api kecuali Tuhan yang api yaitu Allah subhanahu wa taala jadi gak boleh membakar gak boleh membakar hewan ya membunuh hewan misalnya nyamuk kita ambil nyamuk bakar masuk semprot biasanya itu bunuh apa kepinding ya masih ada kan di rumah rumah tuh masih ada kepinding udah agak langka ya memang kepinding udah setahu saya dulu orang itu malas kalau dia mau dibunuh bau ya ditindik pakai kalau kalau kutu ditindik nggak ada bau kepiting ditindik baunya bisa lebih parah daripada bau bau mulai ke tubuh kan <tuh> ah demikian ya bau jadi bagaimana caranya diudukan semprot ya dapat satu ditaruh saja disemprot udah mati dia di situ nggak dibolehkan ah demikian ya itu terhadap ya pachet misalnya Pacat boleh dibakar ah nggak boleh dibakar kalau membunuhnya bunuh saja, atau kasih garam selesai. Atau kasih tembakau, Salah satu manfaat rokok. Mau beli rokok, satu slot. Untuk apa? Untuk membasmi pacat, silakan, Gak apa-apa. Bukan untuk diisap. Nah demikian. Makanya nanti kalau ada reklaminya itu pacat, bukan merokok. Tampil beda. Bedanya apa membunuh pacat. Demikian para covid ya. Saya kasihkan beberapa contoh ya. Jadi contoh terhadap pribadi masyarakat dan hewan, itulah Islam, itulah hadis-hadis ya. Islam yang bisa kita baca dari hadis-hadis Rasulullah dimana beliau telah memberi kita, memberi kita tuntunan Islam dengan secara detail sampai sahabat mengatakan sungguh tidak ada satu burung pun yang mengepakkan sayapnya di yang sedang terbang kecuali Rasulullah SAW telah menyebutkan ilmunya terhadap kami. Itulah dia. Ya tinggal kita bagaimana cara kita menuntut ilmu tersebut. Saya kira cukuplah para yang confidence sebagai landasan dasar ya. Bagaimana pentingnya hadis-haditsatu Allah taala dalam kehidupan kita. Kalau kita mau bertemu dengan Allah, liman kana yarjullahu wal yaumil akhir. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, semua orang bertemu dengan Allah, kita ingin bertemu dengan Allah dengan kondisi yang terbaik. Begitu. Dengan membawa bekal yang sangat banyak Nah dimangkarkan jannah wal yamal akhir barangsiapa yang ingin bertemu dengan Allah mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhirah demikian ingat lihat bagaimana cara Tuhan Allah setelah menjalani kehidupannya sekali lagi dan itu semua tidak akan mungkin kita dapati kecuali dengan cara menuntut ilmu ala ilmu ditalum ilmu itu didapati dengan cara belajar ya, ilmu itu didapati dengan cara belajar sekali itu saja Waktunya sudah setengah enam ya. Uh, itu sajalah uh, pembahasan kita Saya kira sebagai pembuka. Nanti kalaupun ada rinciannya kasih panitia aja yang merincinya lagi. Itu saja semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Aku lu qulihadawatallahu alai walakum wa alai muslimin innahu al-bakhair. Silakan, kon yang mau bertanya, walaupun awkward. Iya, ditelalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanya ada sebagian para pendakwah di Lombok uh -uh. dia sudah berkeluarga uh -uh. baru dia mendakwah ke kota-kota dengan beberapa lama sehingga meninggalkan keluarganya, uh, keluarganya. apakah sikap itu salah baik kita mendakwah sehingga apakah dakwah yang di dakwahkan di berbagai kota mendapat berkah dari dakwah Iya Masalah berdakwah Ya, berdakwah itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim, baik di luar kota maupun di dalam kota, dan begitu. Baik satu hari, dua hari, lima hari, delapan hari, sembilan hari, maupun hanya sekedar memberikan berupa buku, berupa CD ataupun berupa MP3 dan lain-lainnya, itu semua dikatakan dakwah, sudah itu masalah dakwah. Namun kalau kita melakukan dakwah di mana hal itu wajib, sampai menerlantarkan satu perkara yang lebih wajib lagi, maka hal ini tidak dibolehkan. Misalnya dia kepingin berdakwah keluar kota, namun sampai menerlantarkan anak dan istrinya, anak dan istrinya titip saja ke mertua, begitu. Karena kalau di rumahnya nggak ada stok beras sudah habis tinggal tiga on. Sementara dia mau keluar sekitar tiga bulan misalnya, ya, nggak ada, titip aja ke mertua, sudah, maka hal ini tidak dibolehkan karena apa? Memang dakwah itu wajib, ya, namun kalau sampai menterlantarkan yang lebih wajib, ya, itu tidak dibolehkan. Kalaupun dia mau keluar kota misalnya, ya, ya tengok-tengoklah kira-kira uh, kebutaan rumah tangganya untuk berapa hari? Hanya satu hari. Ya, berarti dia harus perhitungkan hal itu. Atau dia berdakwah ke tempat ke orang lain, sementara istrinya anaknya sendiri dia pernah dia dakwahi. Ini juga salah karena kata Rasulullah, "Wa anzir axyratakal aqrabin." Beri peringatan keluarga-keluarga terdekatmu. "Ya ayyuhallazina amanu qinfutsukum ahlikum nar." Wahai orang-orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, jadi dakwah itu tidak harus sekian hari Dia harus keluar kota. Dakwah itu, antum semua bisa berdakwah. Dakwah itu tidak harus seperti ini. Ya. Dakwah itu dengan cara ngobrol juga, misalnya, waktu sudah azan, eh, yuk, sholat kita yuk, itu dakwah namanya. Ya, kemudian kita bicara-bicara, nanti bicara-bicara dengan teman, masuklah masalah, uh, kita sebutkan sebuah hadis, kita lihat misalnya dia makan pakai minum pakai tangan kiri, kan biasa orang minum pakai tangan kiri, tidak ada yang negur yang enggak biasa itu memang pakai tangan kanan. Itu pun kalau makan makanan yang berat. Tapi kalau makan ringan tadi untuk buka, <laughs> ya, itu kadang-kadang pakai tangan kiri juga. <laughs> ya? Ah, begitu. Makan kerupuk misalnya kan jarang yang memperhatikan. Biasanya pakai tangan kiri saja. Sudah? Ah, kita bilang ke teman, "Eh, enggak boleh. Ada tetua mengatakan begini, makan dan minum pakai tangan kiri itu setan. Ini juga dakwah. Ini dah harus 3 hari. Ngapain lama-lama? Yang wajar-wajar saja yang kita sanggup." Nah, demikian ya paham ya, jadi itu dia jadi dakwah itu wajib, namun tidak boleh dilakukan jika sampai menelantarkan yang lebih wajib misalnya begini antum dilarang orang tua tidak boleh kamu berdakwah sampai sekian bulan dilarang orang tua oh tidak, dia tidak tidak peduli kan, dia tetap berdakwah karena ini kisah bililah, tidak boleh kenapa? karena dilarang orang tua, orang tua itu mentaati orang tua, hukumnya wajib jadi bagaimana? Gimana dakwanya? Silakan dakwah yang tidak bertentangan dengan perintah orang tua. Ya dengan cara apa memberi buku? Dakwah, begitu. Mengajak orang aja juga dakwah. Walaupun kita bukan yang mendakwahkan, tapi dengan sarana kita kita mengajak, kita dapat mendakwahkan orang tersebut. Bahkan dengan cara bertanya satu permasalahan, dengan niat agar orang lain tahu itu juga dakwah. Misalnya masalah kita lihat yang keluar masuk mahasiswa yang keluar masuk di musola ini tidak tertib. Ada yang pakai kaki kiri, ada yang pakai kaki kanan, ya, pakai bukan pakai kaki tangan, pakai kaki kanan. Pakai kaki kanan begitu. Kaki kanan ke nak semua ini. Ya. Kita lihat kurang begitu teratur. Antum buat kertas di-print, ya. Adab masuk masuk masjid, pertama baca doa, kemudian masuk pakai kaki kanan. Itu dah da jadi dakwah itu menyeluruh dia, apa bisa bisa menyentuh semua aspek. Semua orang bisa melakukannya dengan levelnya masing-masing. Tidak harus dia harus berada di depan. Karena kalau dia berada di depan ini dia harus punya ilmu yang lebih bisa menjawab subhat-subhat. Enggak bisa dia baca materi sudah enggak boleh bertanya saya mau pulang ini. Enggak bisa begitu lah. Nanti ada yang bertanya, ada yang enggak jelas kan begitu. Saya selesai enggak ada yang tanya, saya mau pulang mau tahu nggak tahu ngerti nggak ngerti, itu urusan masing-masing ya nggak bisa seperti itu kita sudah memberikan suatu dakwah, kalau dia nggak paham ya ditanyakan kepada kita kalau nggak bisa begitu, yang usah coba saja dengan dakwah yang sesuai dengan kemampuan kita ya hmm. itu bukan hanya untuk prafat di sini juga ada ya silakan maksudnya di Medan ada yang lain silakan afat juga waktu oh, tadi ada pertanyaannya Ustad jika di suatu daerah ada dua buah masjid, namun kedua masjid mengumandangkan adan masing-masing pada waktu yang berbeda. Adan pertama selang lima atau tujuh menit, barulah adan yang kedua. Ya. Jadi adan mana yang saya gunakan untuk landasan dan menetapkan waktu sholat yang sudah masuk? Iya. Pare kafidin. Sekarang permasalahannya, apakah antum tahu standar masuk dan tidaknya waktu? Sehingga antum tahu mana masjid yang mengumandangkan azan pada waktunya atau tidak. Itu dulu. Ya. Tahu atau tidak standarnya? Misalnya waktu asar, apakah tahu? Kita tahu standar masuknya asar itu bagaimana dengan cara melihat bayangan matahari? Kalau kita tahu maka kita bisa memilih mana yang masjid yang azannya berada di masuk waktu, mana yang tidak masuk waktu. Atau bisa jadi kedua-duanya masuk waktu. Hanya saja yang satu agak lambat atau ketiduran atau kelambatan. Begitu. Atau nazirnya lagi di luar datang ke masjidnya, buka masjid lima menit setelah setelah masuk waktu kan bisa saja. Demikian. Jadi pertama juga harus tahu pertama kita harus tahu bagaimana landasan dalam menyebut, menentukan masuk dan tidak masuknya waktu demikian ya jadi bukan bukan harus ini majid yang pertama azan itu salah yang kedua baru betul belum tentu bisa jadi dua-duanya betul bisa jadi dua-duanya itu memang dalam waktunya satu yang agak terlambat dan memang bisa jadi satu kecepatan bisa jadi namun semua itu harus dinilai dengan ilmu yang ada pada kita demikian bagaimana yang Bagaimana hukum warisan yang tidak dibagi sesuai dengan aturan Islam, namun kerabat keluarga membagi ataupun mendapatkan bagian sama-sama itu harus bagiannya. Para kafirin asy-Syoloh ya mengenai warisan, ya mengenai warisan Allah subhanahuwataala sudah menentukan jatah masing-masing. Seorang istri sekian, kalau suaminya punya anak, si istri dapat sekian. Suami dapat sekian, kalau istrinya punya anak, suami dapat sekian. Anak dapat sekian. Ayat dapat sekian itu. Semua sudah ada aturannya dalam soal Nisa. ya, Semuanya sudah aturannya. Jatah-jatahnya itu Allah yang menentukan. Bukan kita yang menentukan. Allah lah yang menentukan. Itu dia. Dan di akhir ayat disebutkan tilkahududullah. Itu adalah hukum Allah. Ketentuan Allah barang siapa yang melanggar ketentuan Allah akan dimasukkan ke dalam neraka akan dimasukkan ke dalam neraka jadi kalau dibagi rata walaupun sama-sama ridho itu berarti melanggar ketentuan Allah ya melanggar ketentuan Allah apa bedanya seorang is, seorang laki-laki seorang dengan seorang perempuan dengan pacarnya lakukan zina sama-sama ridho dosa nggak dalam Islam dalam dalam dalam dalam hukum Indonesia nggak ada nggak ada nggak ada hukumannya. Kenapa? Karena sama-sama suka, begitu. Terserah mereka mau kumpul kebo, kumpul kambing, terserah. Dengan alasan sama-sama ridho. Dalam Islam ya salah, berdosa dia. Ya yeah. berdosa. Demikian juga ini. Walaupun sama-sama ridho bagi bagi sama, bagi rata. Namun karena menyalahi aturan syariat maka tidak dibolehkan nah misalnya maling datang ke rumah pak assalamualaikum mengambil duit gimana nah <gimana> huh? oh memang ini maling bu budiman silahkan ambil apa saja <gimana> <gimana> <gimana> tidak bisa demikian para ekafidit jadi sama-sama ridho itu ya sama-sama ridho itu bukan hukum itu berarti sudah main perasaan ya sudah main perasaan misalnya si A punya 4 orang istri Empat orang istri Rido suaminya nikah lagi yang kelima, gimana? Rido, suam istempat isterinya malah mencarikan untuk yang kelima, bisa? Ya walaupun ini agak jarang ya, dan memang tidak ada pun, karena cari keduanya susah. Demikian. Ah ini menyangkut tentang poligami, Nah begitu. Usah lah tu masih lajang-lajang. Kapan-kapan aja. Ah demikian ya, itu dia. Jadi ridho sama-sama ridho sama-sama rela itu tidak menjadi landasan hukum. Bentar apakah perkataan sahabat juga disebut hadis? Karena saya pernah membaca beberapa buah buku yang nyalanya ada perkataan sahabat akhirnya kalimat itu diakhiri dengan hadis riwayat. Hadis riwayat. Iya. Parefatuddin anjallaahu iyakum. Ya. Sebenarnya kata-kata hadis kalau kita ambil dari makna lafaz Hadis itu dari kata hadasa Yang terjadi Atau khabar, berita Ya Atau berita Jadi kalau itu merupakan Berita dari sahabat Maka dari makna lafziah Juga dikatakan hadis Namun Dari makna khusus Istilah khusus untuk hadis Adalah segala sesuatu yang dilandaskan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadis ini kita artikan berita, maka hadis terbagi tiga dalam istilah hadis. Dalam istilah masalah hadis, pertama hadis marfu, hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis maqfu, berita, berita yang dinisbatkan kepada para sahabat. Yang ketiga, hadis maqtu'. Hadis ataupun berita yang dinisbatkan kepada para tabi'in. Itu dia. Mungkin yang dimaksudnya adalah hadis secara umum. Silakan ada yang lain? Para hadd silakan lemparkan apanya? Kirimkan pertanyaannya. Ada hadd belakang? Ada. Iya. Ya, pertanyaan. Ah. Minum kamar, apakah mengurangi pahala? Apakah minum kamar itu mengurangi pahala? Yang jelas mendapat dosa, begitu. Yang jelas mendapat dosa. Namun apakah mengurangi pahala Allah? Ya. Menafsirkan sesuka hati. Yang namanya sesuka hati itu di mana-mana nggak boleh. Anto masuk kampus sesuka hati juga nggak boleh. Masuk es suka hati, tempat perempuan dimasukinnya, nggak bisa. Dimana-mana suka hati itu nggak boleh. Apapun ceritanya, di rumah hantu misalnya, di rumah hantu suka hati, dipecat jadi anak suka hati, begitu. Pokoknya kalau sudah suka hati apa saja kita nggak boleh. Apapun pembahasannya, yang namanya sudah suka hati itu lebih identik dengan ketidakteraturan, ya, yeah. ketidakteraturan, tidak teratur itu namanya sesuka hati atau lebih kasar suka perut makan suka hati yang dimakan suka hati terserah dia pokoknya apa yang melata sikat begitu gak bisa jadi jangankan dalam mentafsirkan hadis dalam segala masalah saja tidak boleh sesuka hati tapi kita sekarang kita memperjuangkan kebebasan siapa bilang bebas itu baik yang namanya bebas itu tetap tidak baik akan membuat kerusakan-kerusakan manusia itu butuh peraturan di jalan antum bebas nah, tilang? begitu di kampus antum bebas dipecat saya yakin itu antum jadi dosen, mau bebas begitu, pakai cara pendek ngajak, bebas itu kan hak asasi manusia iya, ambil hak asasimu ini, keluar begitu namanya juga sesuka hati, mana ada mana bisa dipakai di mana-mana? Apalagi dalam memahami hadis, nggak bisa suka hati. Itu sudah dalam Apakah ada nikah siri dalam Islam? Bara'ah Kafidin, lihat apa makna siri. Kalau siri yang dimaksud tidak pakai surat nikah, ya tidak pakai surat nikah namun saksinya ada wali nikah, wali si akhwatnya ada, ya sudah sah. Namun tidak terdaftar di departemen agama, sudah. Ini nikahnya sah. Namun kalau yang dimaksud dengan nikah siri ini kawin lari, misalnya si A, si laki-laki sudah cintra, cintra pula, cinta kali saking apa namanya? Di perbolnya kan, saking cintanya, saking cinta sekali dengan pacarnya. Orang tua si laki-laki tidak -laki setuju. Orang tua si perempuan tidak setuju. Sudah, kita kawin lari saja. Sudah, lari-lari kawinnya. Tidak. Kalau seperti ini yang dimaksud, tidak ya Tidak sah. Karena apa? Tidak mencukupi syarat. Kata Rasulullah SAW, La nikaha illa wali Wa syahida syahidi adil. Tidak ada pernikahan, kecuali dengan wali. Dan dua saksi. Sah pernikahannya, kalau ada wali. Ada... Uh, pemahaman di masyarakat kita kalau orang kedua orang tua enggak setuju dia harus pergi sekitar 100 km. Nah, di sana dia cari wali hakim, maka sah. Dari mana ini aturannya? Ya, yeah. kalau sudah 100 km di dibolehkan enggak pakai wali. Kan enggak ada. Tidak ada nikah kecuali kecolongan wali, kecuali kalau 100 km. Enggak eh, ada dalam hadis. Kecuali kalau sudah 100 km. Nah demikian ya Jadi kalau siri yang dimaksud Hanya tidak terdaftar di kuah Itu sah dalam Islam Namun kalau siri yang dimaksud Tidak pakai wali Maka haram dalam Islam Kalau nikah seorang tidak pakai wali Nikahnya tidak sah Kalau mereka berhubungan Terus zina, zina, zina, zina Dan terus zina, anaknya, anak zina Cucunya, cucu zina ya Makanya hati-hati dalam nikah harus perhatikan Hal-hal yang sangat penting Itu rukun nikah tadi Ada orang nikah itu karena Atas dasar cintanya Akhirnya walaupun tidak setuju mereka pergi Nikah tempat yang lain Ada juga dikarenakan jamaah ya, Karena jamaah Ayahnya maunya Agar si Ahod ini nikah Dengan pria satu jamaah Kalau jamaah lain Tidak diterima Begitu Ya, atau si akot masuk dalam satu jamaah, sementara ayahnya tidak termasuk dalam jamaah, maka ayahnya dianggap sepele saja. Ayah itu kan, ayahmu itu kan nggak masuk jamaah kita, sudah nggak apa apa. Tanya ustadz kita itu, oh iyalah kalau ustadznya, oh kamu salah, ayahmu kenapa nggak dianggap nggak termasuk jamaah? Padahal dia muslim. Ini juga kasus. Berapa banyak seorang akot nikah dengan seorang pria? yang katanya satu jamaahnya tidak disetujui oleh orang tuanya karena gara-gara dan tidak diindahkan ketidaksetujuan orang tua ini gara-gara karena anggapan ayahnya tidak jamaah kita padahal dalam islam tidak seperti itu selagi dalam muslim mau jamaah tidak jamaah tetap di standar pengambilan izin dari orang tua demikian ya, ada yang lain? jam berapa jam berapa? jam, jam 6 jam. Yeah. buka puasa jam berapa? Yang berpuasa berapa orang di sini? <SILENCIO> yang tak puasa kapan bukannya? Sama-sama <SILENCIO> nikmati masih. lah maksudnya duluan kita gitu. Oh gitu. Sisanya baru oh, pulanglah kita kalau gitu. <SILENCIO> ya silakan. Kalau ada ada pertanyaan lain. Ya. Gimana? Warna baju yang dilarang untuk kaum laki-laki warna merah, merah menyala. Tidak ada kombinasinya, matu nggak ini? <tuh> <tuh> <tuh> Tapi ada kombinasi hitam celananya kan gitu. <tuh> anu kok pakai merah sih? <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> iya, warna merah itu dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Merah? Karena larangan saja. Kita nggak tahu. Rasulullah semua menyebutkan mengapa dilarang. Iya. <tuh> <tuh> Tidak menyebutkan mengapa dilarang. Kecuali kalau beliau menyebutkan. Jadi Rasulullah pernah seorang sahabat mengatakan. Saya meli saya tidak ada seorang pria yang lebih tampan. Dibandingkan Rasulullah SAW. Ketika itu aku melihatnya memakai baju warna merah. Sepertinya ada pertentangan di antara dua hadis ini. Maksud sahabat tadi. Pas Rasulullah pakai baju merah. Yaitu baju merah yang ada garis-garis hitam. Jadi bukan merah murni. Tapi merah yang ada garis-garis hitamnya. Atau benang merah yang ditenun dengan benang hitam jadi tidak murni merah demikian ya mengenai warna baju kuning ya termasuk kuning, kuning itu kuning kunyit seorang sahabat pernah memakai baju kuning kunyit Mu'akpar apa kata Rasulullah ibumu yang nyuruh kamu pakai ini ini pertanyaan ingkar, bukan berarti Enggak ya Rasulullah, bapak saya yang nyuruh. Makanya begitu. <laughs> ya. Ini pertanyaan ingkar. Ibumu yang nyuruh kamu pakai baju ini. Itu pertanyaan ingkar artinya jangan kamu pakai. Karena apa? Warna seperti itu itu dipakai untuk untuk kaum perempuan. Jadi kuning kunyit ya, bukan kuning bukan kuning golkar. Bukan kuning golkar. Ada yang lain? Hah? Ah. Iya. Mengapa riba itu haram? Iya. Kalau dibalik, lantas? Kenapa kok jual beli itu halal? Iya. Paraf Saidin azza wa Di dalam hukum-hukum syar'i ada yang disebut illah Illa itu artinya sebab hukum. Ya. Sebab hukum. Contohnya. Seperti Khomar itu memabukkan. Eh, khomar itu diharamkan. Karena apa? Memabukkan. Setiap memabukkan itu haram hukumnya. <kullu muskirun, Kullu muskirun haram. Dalam hadis yang lain. Banyak dan sedikit tetap haram. Kalau dia memabukkan. Berarti Khomar. Mengapa Khomar diharamkan? Karena memabukkan itu ada dikatakan illatul hukum sebab hukum dimana hukum ini yaduru ma'ahu al'illah hukum itu berkaitan dengan sebab, kalau tidak ada sebab berarti tidak ada hukum kalau ada minuman ya mereknya whisky mereknya kambing putih mereknya topi miring atau pak jenggot kan ada tapi dia tidak memamukkan rasanya rasa coca cola misalnya atau rasanya rasa air zam-zam, maka nggak mabuk, maka nggak haram, karena nggak ma, mabuk kan. ya, jadi para ulama qadim itu hukum yang berkaitan dengan ilah, kalau ada ilah baru ada hukum, nggak ada ilah berarti nggak ada hukum, hanya saja tidak semua hukum itu harus dikaitan dengan ilah, tidak semua ketetapan syari itu harus disebutkan ilah, contohnya, ya. Contohnya, nah, mengapa soal subuh dua rakaat? Tuh contohnya, mengapa habis berdiri itu ruku, langsung sujud kan? Bagus, atau sujud dulu baru ruku? <SILENCIO> iya, baru sekarang dapat fasilitas. <SILENCIO> <SILENCIO> iya udah hampir halus Alhamdulillah alhamdulillah. <SILENCIO> Ademikat ya, tidak semua. Contohnya, apa lagi? Seperti uh, Ada yang ilah itu Para ekofidin, ilah mustambal Ilah yang bisa disimpulkan Dari sebuah hukum Ada yang mansusah Mansusah itu memang sudah dijelaskan dalam hukum Seperti, Rasulullah SAW Menyuruh kita untuk berziarah kubur oh, Kenapa kok disuruh? Rasulullah menyebutkan Untuk mengingat Akhirat Untuk mengingat kematian, itulah sebabnya sudah? Itulah sebabnya. Ada sebabnya. Ada hukum-hukum yang tidak disebutkan sebabnya. Ya. Contoh lain, Hukum yang ada disebutkan sebabnya. Seperti irawo kazu babu fischiro bi aha dikum faliyakumisufainna fi ehda jannahi adad wa fi afil ukros shifa. Apabila ada lalat masuk ke minuman kalian, maka celup dua-dua, celup lalat itu. Karena apa? Karena di salah satu sayapnya itu ada penyakit dan salah, dan satu lagi ada penawarnya. Itu sebab. Jadi ada yang ada ada ada lalat yang masuk ke minuman kita, kita celup, ada yang lalo kok dicelup? Karena kata Rasulullah begini. Itu sebabnya. Sebab mengapa dicelup? Kalau enggak, loh, mencelup lalat, lalat ijo masuk. Iya, dicelup. Begitu, dicelup. Terus diminum. Waduh. Anu begitu. Ini fenomena yang kurang bagus, namun masalah ini masalah hadis. Ya. Masalah hadis. Allah menyebutkan sebabnya. Ah, demikian juga masalah riba. Apa sebabnya? Oleh kafirin azza wa jalla yang pasti kalau dilarang pasti ada mudorotnya. Itu yang pasti. Ya. Pasti merugikan. Ya, pasti merugikan. Walaupun terkadang ada juga yang tidak merugikan, malah diuntungkan. Namun yang namanya hukum diambil dari kebanyakan yang namanya hukum, diambil dari kebanyakan jadi riba itu pada dasarnya akan merugikan kaum muslimin ya merugikan kaum muslimin walaupun bisa saja menguntungkan contohnya, saya punya uang 1 miliar nah, saya kasih kantung, anu siapa namanya? rinto, rinto. harap nggak? saya pakai harap saya kasih uang 1 miliar saya pinjamkan 1 miliar, tapi 10 tahun yang akan datang pulangi 1 miliar seribu perak, membantu apa enggak? Setuju enggak apa enggak? Ah, setuju aja kalau orang bisnisnya kan setuju. 1 miliar 10 tahun mengulangi 1 miliar seribu perak. Sangat menguntungkan kan nah, begitu? Apakah ini riba? Hah? Riba karena ada akad. Ah, begitulah. Apakah membantu dia? Sangat membantu, tapi hukumnya sudah riba. Tapi kan jarang orang seperti itu. Ya, janganlah kalau seperti itu sedangkan ngasih hutang 10 ribu aja gak pulang-pulang ya, apalagi 1 miliar 10 tahun nah demikian ya ada yang lain silahkan Hah. dia gak salah Jumat atas dasar memang dalam keadaan mendapat keringanan atau tidak karena kata Rasulullah ya bahwasanya yang nggak Jumat itu ada ada beberapa diantaranya musafir wanita kemudian hamba sahaya dan orang sakit itu dia ini boleh nggak Jumat jadi kalau nggak Jumat dia sholat shalat zuhur seperti biasa ya seperti biasa lantas bagaimana e, kalau orang yang dia sebenarnya tidak perempuan, karena dia laki-laki. ya Pasti itu, kalau tidak perempuan, pasti laki-laki. Mungkin tengah-tengah. Kemudian, dia mukim, tidak musafir. Kemudian, dia seorang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Dan dia juga sehat walafiat. Enggak, Jumat! Apakah dia seorang zuhur? Ini dia. Apakah dia salat zuhur? Allahu akbar. Yang jelas berjauha. Itu dia. Apakah Jumat itu bisa digantikan salat zuhur di rumah? Malah saya Jumat enggak totokan khatibnya. Di rumah saja salat zuhur dengan istri saya begitu berjamaah kan dapat 27. Nah, tidak bisa. Siapa bertausan namun apakah sah? Allahu akbar. Kalau takannya kita katakan sah, dia di luar dari yang dapat wujur. Jadi udah berapa min kita selesaikan saja pan teman-teman aja ah. nggak boleh nggak boleh yang lain para akot tidak ada lagi pertanyaan silakan iya dalam, dalam budaya mati itu kan karena namanya masuk uh, proses keilmiahan dalam berpikir gitu kan ya. karena apa dengan kredensial ya. kemudian yang dibilang kita di awal misalnya kayak aristoteles merasa bangga nah. dengan mati yang merasa bangga uh. kalau nasihat dari Ustaz hari ini mulai dari hari ini khususnya untuk anak pribadi atau seluruh uh. yang ada di sini uh. motivasi dari Ustaz untuk merubah ini itu agar dikatakan ilmiah tapi tetap tidak menggugurkan nilai islam itu sendiri permasalahannya para khasid sistem terkadang yang membuat orang seperti itu sistem sistem kampus sudah seperti itu ketika untuk membuat satu karya ilmiah Apalagi bidangnya bidang politik, begitu. Antum karya ilmiah ya, Allah bersabda, Allah Sallam bersabda, Allah Sallam bersilman, kamu ini gayen apa usuk, begitu. Kamu ini di gayen apa usuk, salah jurusan kamu ini, kan begitu. Ademikian, sistem. Makanya para kofidin, ya, kalaupun antum tertaksa harus seperti itu, karena modul-modul apa namanya, bahan itu memang harus seperti itu. Ya, jangan sampai antum merasa bangga dengan hal-hal seperti itu. Itu aja. Ya. karena karena kalau dosen kalau enggak pakai ini maksudnya kurang ilmiah. Ya, Kak dosen namanya juga atasan antum, ya, Guru kita. Tentu ikut selera dia. Kalau enggak pakai dengan pelajaran dan isi materi yang dia sampaikan, tentu dianggap ini kurang berbobot kan begitu. Capek pun kita buat skripsi, isinya Quran, hadis, dan hadis, enggak setuju, enggak ACC. Cari bahan yang lain. Namanya dia, dia punya kuasa Punya hak prerogatif seperti SBI Memilih menteri Dan nah, begitu Demikian. Makanya kadang-kadang mahasiswa itu Senang pendekatan pada dosen Dosen pembimbing Mudah urusannya Bawa-bawa partel, Bawa-bawa hadiah Cari-cari muka lah nah, begitu. Ya tidak apa-apa kalau seandainya memang Niatnya baik, bukan dikarenakan masalah Supaya kelancaran-kelancaran Namanya juga guru, seorang guru harus dia hormati. Udah lah ya, ya. Udah jam 6 kok Kurang-kurang 5 -kurang sikit kan Gak apa-apa loh Kurang 5 Saya kira itu saja para yang sofidin Hari juga sudah semakin mendung ini. Ya. Kan gak semua puasa Pengen pulang kan Yang gak puasa, puasa diharapkan pulang Saya kira itu saja Aku lupa liat Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana saya muslimi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum